Kira bisnis pada zaman dahulu di negeri China. Ada seorang suhu yang sangat sakti. Dia bisa memberikan apa saja orang minta. Apa dia bisa dan sangat bijaksana. Ada seorang yang sangat kaya raya. Seorang saudagar. Dia ingin pergi menemui suhu ini. Dia pergi naik gunung sampai ke puncak gunung. diantar oleh empat hamba-hambanya yang membawa dia dengan tandu ke sana. Dan akhirnya. Saudagar kaya raya ini berhasil sampai di sana dan menemui sang suhu. Dan suhu ini tanya, "Apa yang kau inginkan sebenarnya untuk datang ke sini?" Saudagar kaya ini bilang, "Saya orang kaya sekali. Saya ingin membeli kesuksesan, membeli kebahagiaan, membeli kepuasan dan membeli kedamaian. Jadi, saya ingin beli itu semua. Kebahagiaan, kedamaian, saya ingin beli, berapapun harganya. Saya punya uang." dan seorang bijaksana ini bilang, "Oke, okay, saya bisa jual kepada Anda. Kalau Anda mau semua itu, boleh dengan Anda bayar uang sekian banyak." Maka saudagar itu mengeluarkan semua uangnya, memberikan kepada suhu ini, dan suhu ini memberikan empat barang kecil untuk kesuksesan, kebahagiaan, kepuasan dan kedamaian. Dia bilang, "Ini taruh di dalam tubuhmu," dia bilang, "di dalam sakumu simpan." Ini aku berikan kepada kamu kesuksesan, kebahagiaan, kepuasan dan kedamaian. Tetapi dia bilang, "Yang saya berikan hanya bibit-bibitnya saja. Kamu sendiri yang harus memelihara dan membesarkan kesuksesan, kedamaian, kepuasan dan kebahagiaanmu." Mitra bisnis, ini sebuah cerita kuno yang sebenarnya tidak relevan dengan kehidupan sekarang, tapi kalau Anda pikirkan maknanya, Sebenarnya sangat relevan sekali, karena sebenarnya sukses, kebahagiaan, kepuasan, kedamaian hati itu tidak mahal. Semua orang punya, Anda minta kepada siapapun akan diberikan, karena sebenarnya kebahagiaan tidak sama dengan uang. Sebenarnya kepuasan tidak sama dengan memiliki harta benda, dan semua itu diberikan kepada semua orang. Tetapi dalam bentuk bibit-bibit saja, maka anda sendiri yang harus membesarkan bibit ini supaya tumbuh menjadi sebuah kebahagiaan yang benar-benar anda rasakan dan sebenarnya harganya adalah gratis. Orang yang paling kaya pun ketika ingin membeli ini dengan uang berapapun tetap dia harus memelihara dan membesarkan bibit-bibit kebahagiaan kepuasan